Kemudian sedarlun berita malam edisi hari ini Kamis 12 Juli 2018 dibacakan Ardian Masa apa minta KPK usut tuntas kasus korupsi di Pinnermeria. Upah 400 guru kontra SD DPD di belum dibayar. Polres Tabes ringkus 8 pengedar narkoba. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang pelirangkum tim newsroom Serambi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 Dalam puluhan masa mengatasnamakan Aliansi Peduli Bener Meriah atau apa menggelar aksi dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung DPRK setempat Kamis pagi. Aksi damai ini untuk meminta KPK mengusut tuntas kasus korupsi di Bener Meriah termasuk yang menjerat Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi. Koordinator aksi Raudi mengatakan tertangkapnya Gubernur Aceh Ruandi Yusuf dan Bupati Benar Meriah Ahmadi dalam operasi tangkap tangan oleh KPK 3 Juli 2018 lalu, kemudian ditetapkan menjadi tersangka atas kasus suap terhadap IJON proyek dan otonomi khusus Aceh atau doka di Benar Meriah perlu mendapat apresiasi. Pasalnya ia menilai masalah ini sebagai masalah serius sehingga harus diusut tuntas.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 Untuk itu ia menegaskan masyarakat berkewajiban mendukung serta mendorong KPK membabat habis semua praktek korupsi termasuk di Aceh. Darlon Ketua Komisi EDPRK KPD Khairil Syahrial mengatakan 400 lebih guru bantu kontrak daerah belum dibayar honor selama 6 bulan sejak Januari hingga Juni 2018. Guru bantu ini bertugas di SD di sebagian kecamatan di PD besaran honorarium yang diterima guru ini Rp600.000 per bulan. Ketua Komisi EDPRK PD Khairul Sahrial mengatakan pihaknya baru mengetahui guru kontra SD belum dibayar honor saat puluhan guru kontrak ditangsi berdelekasi ke kantor DPRK PD. Sebelumnya honorarium guru kontrak daerah dibayar menggunakan APBK yang dikirim langsung ke rekening masing-masing guru kontrak. Berdasarkan pengakuan guru kontrak Tangsi bahwa mereka belum dibayar gaji selama 6 bulan akibat SK guru bantu belum diterbitkan Pemkapidi. Sementara SK kontrak alamatlah habis masa kerja. Artinya SK guru bantu tidak diterbitkan maka honorarium 400 lebih guru bantu di Pidi belum bisa dibayar. Menurutnya Komisi EDPR KPD sangat kecewa akibat belum dibayarnya honorarium guru kontrak. Padahal selama ini guru kontrak tetap bekerja sebagai pendidik dalam mencerdaskan anak bangsa. Bahkan tugas mereka juga sangat mulia yang rela mengajar di SD pedalaman dengan honor Rp600.000 per bulan. Sudarlun Polresta Abis Medan meringkus 8 pengedar narkoba dari tiga lokasi terpisah dalam operasi yang dilakukan sebulan ini. Penyidik menemukan indikasi keterlibatan narapidana LP Tanjung Gusta sebagai pengatur distribusi. Kapol Restabes Medan Kombes Dadang Hartanto mengatakan dalam operasi pertama polisi menyita ganja 15 kg dari pria berinisial SM yang ditangkap di Jalan Sisinga, Bangaraja Medan. Barang yang dibawa dari Aceh itu rencananya diedarkan tersangka di Palembang. Sementara dari enam tersangka yang diringkus di Jalan Raja Wali Medan, Sunggal disita barang bukti sabu-sabu 8,6 kg. Masing-masing tersangka BI 28 tahun, NAK 28 tahun, EI 30 tahun, MU alias CL 34 tahun, S44 tahun, dan M31 tahun. Hingga kini mereka masih diperiksa intensif di Satuan Res Narkoba, Polrestabes Medan. Operasi yang melibatkan tim gabungan ini kembali membekuk pelaku lainnya di Plaza Milenium Medan. Dari pelaku yang merupakan wanita disita pil ekstasi 300 butir. Wanita berinisial P, 32 tahun itu mengaku seluruh pil haram itu diperolehnya dari seorang napi DLP Tanjung Gusta. Pengakuan tersangka mengenai keterlibatan narapidana akan didalami polisi. Darlun sejumlah masyarakat di Kecamatan Susu dan Belang Kabupaten Aceh Barat Daya mengeluh pendistribusian air bersih dari PDAM Gunung Kila yang tidak lancar. Bahkan kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan belum ada solusi. Asnawi seorang warga susu mengaku telah beberapa tahun terakhir pihaknya tidak lagi menikmati pendistribusian air bersih ke rumahnya dari PDAM Gunung Kila. Akibatnya pihaknya harus menggali sumur sendiri untuk memenuhi kebutuhan air bersih meski airnya tidak sebagus air PDAM. Hal yang sama juga diungkapkan Edward Ia mengaku sejak PDAM Gunung Kila berfungsi kembali dan terjadi pergantian direktur beberapa waktu lalu pihaknya belum menikmati air bersih dari PDAM tersebut. Ia berharap agar pemerintah melakukan langkah antisipasi karena air bersih dari PDAM Gunung Kila sangat dibutuhkan masyarakat. Sementara itu Direktur PDAM Gunung Kila, Rosi Padedi, mengakui bahwa sebagian masyarakat di Kecamatan Susu dan Blankpidi belum merasakan manfaat air bersih dari PDAM. Saat ini sedang tahap pembenahan termasuk perbaikan IKK yang ada di Blankpidi jika perbaikan IKK Blangpidi rampung tahun ini maka seluruh masyarakat di Blangpidi akan menikmati air bersih dari PDAM Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Zdravnik je Gajaliar, musliman, ki je pengajian tengku muslim di Gampung musliman, Kecamatan Gempang, Pidi, Rabu, sekitar pukul 17.30, Waktu Indonesia Barat. Akibat amukan binatang yang dilindungi tersebut, beberapa bagian daya hancur, sehingga kerugian diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Kapol Respedia KBPN di Nugraha Setiawan Siregar mengatakan peristiwa amukan binatang berbelalai panjang ini terhadap kompleks daya milik tengku muslim sempat disaksikan langsung Kepala Dusun Lukwala Mudawali, 43 tahun. Kala itu ia memberitahukan kepada warga lain untuk berupaya menghalau kawanan gajah dengan menggunakan mercon dan petasan. Namun kawanan gajah liar yang berjumlah lebih 10 ekor itu makin beringas dan mengobrak-abrik bangunan fisik daya pengacian Tengku Muslim. Tidak mau menyerah, warga pun tetap berupaya menghalau kawanan gajah demi menyelamatkan bangunan daya pengacian. Beberapa menit kemudian kawanan gajah berhasil dihalau ke kawasan hutan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian yang dialami mencapai 15 juta rupiah. Sudahlun Aparatur Gampung Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Bate, Aceh Barat Daya tidak dibayar honor selama 7 bulan terakhir. Hal ini merupakan ekses tidak cairnya anggaran desa tahap 1 tahun 2018 sebagai sumber anggaran untuk membayar uang jeri payah aparat desa. Aparatur Gampung Gelanggang Gajah yang tidak dibayar honor selama 6 bulan atau sejak Januari hingga Juli terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Pendahara Desa, Kepala Dusun, Ketua Pemuda, Tuhaput, dan Tuhalapan. Bahkan honor mereka terancam tidak dibayar lagi selama tahun 2018 karena pencairan anggaran desa tidak jelas. Kendati tidak dibayar honor selama tujuh bulan, aparatur gampung tetap bekerja melayani masyarakat. Sekretaris desa Gelanggang Gajah, Said Nazli, mengatakan, dana untuk membayar honor aparatur gampung dan lainnya telah dialokasikan dalam APBG tahun 2018. Sedangkan proses pencairan APBG macet total dan saat ini tidak ada kejelasan peristiwa ini bisa berakibat lumpuhnya kegiatan pemerintahan desa. Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Abdiya Dr. Andes Yusan Sulaidi menegaskan pihaknya tidak bisa merekomendasi pencairan anggaran desa Gelanggang Gajah tahun 2018.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 follow di Twitter at Serambia lun, wassalam